ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم و الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار. Ibu-ibu, Alhamdulillah, sekalipun banyak ibu-ibu yang kejebak macet masih di jalan, tapi karena waktu yang tidak bisa menunggu, maka kita memulai kajian ini Melanjutkan pembahasan Kitab Mukhtasar Ma'alil Qabul Yang pada pertemuan yang lalu Kita sudah sampai pada Poin yang ke-6 Tentang asma dan sifat Allah Poin pertama yang sudah kita bahas tentang tetapnya zat Allah subhanahu wa ta'ala Poin kedua tentang asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi Poin yang ketiganya tentang keutamaan mempelajari 99 Nama Allah Yang keempatnya Eh Tentang Asma'ul Husna ini Ada beberapa poin Poin pertama takrif Atau definisi Asma'ul Husna Poin kedua jumlah Asma'ul Husna Poin ketiga keutamaan Mempelajari 99 Nama Keempat, makna iman terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Kemudian, kelimanya Dilalah asma'ul husna tentang hak Allah Dan poin keenamnya tentang makna ihsan Terhadap 99 nama Allah Kita lanjutkan Poin ketujuh Poin ketujuh, al-ilhad fil asma'i was sifat Makna ilhad secara bahasa adalah Al-udul anil qasdi Udul itu menyimpang dari yang dimaksud Wal-mailu wal-juru wal-inhirah Mail itu bengkok Miring uh, Jur Inhiro Sama maknanya menyimpang Contohnya Istilah Liang Lahad Yang kemudian Di Indonesia kan jadi Liang lahat, Pakai T Kalau dalam bahasa Indonesia Asalnya D Lahad Lahat dalam kuburan Liang lahat Lubang lahat dalam kuburan itu Adalah lubang lahat Yang eh, Digali di dalam kuburan Yang Mengarah ke arah kiblat Lalu si mayat dimasukkan ke liang lahat itu kan lalu biasa ditutup dengan kayu atau dengan bambu nah kayak gitu itu disebut liang lahat karena agak menyimpang ke arah kiblat dari lubang kuburnya sehingga ada peribahasa dalam bahasa Arab ini peribahasa dan bukan hadis tapi sering dianggap sebagai hadis oleh orang awam. Peribahasa ini menyatakan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ilal lahad Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk liang lahad Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad Nah ini banyak dianggap hadis, Padahal bukan walaupun isinya bagus <tuh> Tapi jangan dikatakan hadis. Jadi dari sinilah dibentuknya kata-kata ilhad Al-hadayul hidu ilhad Dan secara bahasa maknanya adalah bengkok atau miring atau menyimpang Adapun makna ilhad secara istilah tentang asma dan sifat Allah adalah al-udul wal mailu bi asma'ihi ta'ala wa an ma'aniha Secara istilah, ilhad itu adalah menyimpang menyimpangkan menyimpangkan tentang Nama-nama dan sifat Allah Dari makna yang sebenarnya Jadi secara istilah ilha Adalah menyimpangkan Tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Dari makna-makna yang sebenarnya seperti contoh umpamanya ya dullahi faukoaidhim tangan Allah di atas tangan mereka kita tahu makna tangan kalaupun bentuk tangan tentu saja dan ukuran serta fungsi makhluk dengan makhluk aja berbeda beda kan kita punya tangan gitu terus kursi juga punya tangan tapi tangan kita dengan tangan kursi Beda bentuknya Fungsinya, bahannya Segala-galanya Apalagi Tangan Allah pasti Pasti-pasti berbeda dengan tangan makhluk Dari segala segi Nah, jadi Wajib diyakini Allah punya tangan Tapi jangan Difahami tangan Allah Seperti tangan makhluk Lalu ada orang yang membelokkan makna tangan Ini dengan makna lain Oh tangan di sana maksudnya kekuasaan Ini ilhad Jadi menyimpangkan Makna dari nama-nama dan sifat Allah Kepada makna lain Yang berbeda Itu ilhad Dan ini terlarang Haram A ilhad ada tiga jenis Poin B Jenis-jenis ilhad Pertama Ilhadul musyrikin Al-mutadhamminatu Tanzilal makhluki Manzilatal khalqi Katasmiyatihim Asnamahum Alihatan Wa istiqaqihim asma'an laha min asma'illahi azza wa jalla Kal'uzza minal aziz Wa manat minal Manan. Pertama Ilhadnya orang-orang musyrik Ilhad itu tadi kan menyimpankan ya Nah ilhadnya orang-orang musyrik Ilhad yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa Memposisikan makhluk pada posisi khalik Menempatkan makhluk pada posisi khalik Khalik itu Allah Pencipta Seperti mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka Dengan sebutan Alihah Mereka menamakan patung-patung Sembahan mereka dengan sebutan Ilah Dan Memustak Nama-nama Memustak itu Membentuk nama sebagai pecahan dari nama-nama Allah. Membuat nama bagi sesembahan-sesembahan mereka dengan nama yang diambil dari pecahan kata dari nama Allah. Seperti Uzza. Uzza ini pecahan kata dari Al-Aziz. Al-Aziz kan nama Allah. Manat Manat itu nama sesembahan mereka Diambil dari kata Al-Mannan Al-Mannan itu nama Allah Aziz artinya yang maha gagah Itu nama Allah Al-Aziz Al-Mannan artinya yang maha pemberi karunia Itu juga nama Allah Dari Al-Aziz mereka mengambil nama Uzza. Lalu dijadikan menjadi nama bagi Tuhan Sesembahan mereka patung Dari almanan diambil kata almanan Jadi disamakan antara sesembahan mereka Padahal sesembahan mereka makhluk Patung yang gak bisa apa-apa Tapi disamakan dengan Allah Dalam hal nama Ini ilhadnya orang-orang musyrik Kedua ilhad Kaum musyabbiha Musyabbiha itu orang yang Menyamakan Maksudnya menyamakan Allah dengan makhluknya Jadi ilhadul musyabbiha Tasbihal khaliq bil makhluk Musyabbiha Ilhadnya orang musyabbiha Yaitu menyamakan khaliq dengan makhluk Menyamakan Allah dengan makhluk Berupa Mentakif sifat-sifat Allah Dan menyamakannya Dengan sifat-sifat makhluk Mentakif itu Mendeskripsikan sifat-sifat Allah Dengan deskripsi tertentu Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Dengan penggambaran tertentu Baik deskripsi itu jelas ataupun samar Di antara bentuk mentakif adalah Mempertanyakan sifat Allah dengan sifat Dengan pertanyaan kaifa. Kaifa itu bagaimana? Bagaimana sih bentuk tangan Allah? Nah, pertanyaan itu berarti meminta penggambaran tentang tangan Allah. Meminta deskripsi tentang tangan Allah. Itu takif. Lalu digambarkan, oh tangan Allah itu begini-begini. Itu takif. Walaupun tidak jelas umpamai tangan Allah itu panjangnya tiga kali dari lebarnya itu kan gak jelas juga tapi itu juga sudah sebuah deskripsi tentang sifat Allah itu takif kalau mentakif berarti penggambaran orang yang menggambarkan itu pasti merujuk kepada apa yang dia lihat di kalangan makhluknya umpat tangan Allah itu begini begini begini nah, pasti Dia menggambarkan hal itu dengan membayangkan sesuatu yang ada pada makhluk berarti tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya itu juga ilhad itu ilhadnya kaum musybihah ketiga ilhadun nufah nufah Asal katanya dari Nafi Nafi itu menolak Meniadakan Atau mengingkari Ilhadnya orang-orang yang Mengingkari tentang Nama dan sifat Allah Dan ini ada Dua golongan Ilhadnufat Ilhadnya orang-orang yang Menolak atau Mengingkari Sifat-sifat Allah Dan ini ada dua golongan Golongan pertama <tut -tut> Asbatul as, asbatu Al-Fa'wa Asma'ihi Ini masih aslinya Belum diterjemahkan <tut -tut> Asbatu Al-Fa'wa Asma'ihi Duna ma tazammanatu Min sifatil kamar Kelompok pertama Adalah kelompok Yang menetapkan Lafad-lafad Nama Allah Tanpa menetapkan Kesempurnaan sifat Yang terkandung di dalamnya Menetapkan Lafad-lafad nama Allah Tanpa menetapkan Kesempurnaan sifat yang terkandung Dalam nama-nama itu Mereka berkata Rahimun Rahman Rahim bila rahmah Alimun bila ilmin Sami'un bila sam'in Contoh Nama Allah Rahman dan Rahim Mereka akui tapi sifat yang terkandung Di dalamnya tidak diakui Jadi Allah Rahman Rahim Tapi tidak memiliki rahmat Alim Alim itu nama Allah Tapi tidak Allah tidak berilmu Sami Sami itu nama Allah Tapi Allah tidak mendengar Nah gitu Bayangkan Allah tidak mendengar Allah tidak berilmu Allah tidak melihat Diingkari oleh mereka Walaupun niat Mengingkarinya itu bagus Yaitu Mensucikan Allah Karena kalau Allah berilmu Allah melihat Allah mendengar Berarti sama dengan makhluk Kata mereka gitu Makhluk melihat, makhluk berilmu, makhluk mendengar Gitu kan Dan Allah tidak boleh disamakan Dengan makhluk mereka gitu, makanya Allah memang sami tapi tidak mendengar, Allah alim tapi tidak berilmu niatnya mensucikan tapi justru menjurumuskan Allah pada kekurangannya kalau Allah tidak berilmu, tidak mendengar, tidak melihat Allah itu buta, tuli bisu, bodoh gitu ya, itu kan menjurumuskan Allah kepada ketidaksucian jadinya kepada kekurangan. Ini kelompok pertama dari orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Kelompok kedua lebih hebat lagi. Wa qaswan sarahu binafil asma wal maani. Kelompok kedua jelas-jelas terang-terangan menolak nama-nama dan sifat Allah. Kalau kelompok pertama tadi adalah Orang-orang Mu'tazilah Kelompok kedua ini Jahmiah Jahmiah lebih sesat Jahmiah itu Dinisbatkan atau dihubungkan Kepada orang yang namanya Jahm bin Sofwan Jahm bin Sofwan Akidahnya begitu Allah itu tidak punya nama Tidak punya sifat Karena yang punya nama dan punya sifat Makhluk Gitu kata dia Dia jelaskan Secara akal Penjelasannya berisi penolakan kepada Nama-nama dan sifat Allah Faham Jaham ini disebut jahmiah Mu'atazilah agak mending Nama-namanya diakui Karena itu ada dalam Al-Quran Tapi sifat yang terkandung di dalamnya Diingkari oleh Mu'atazilah Nah inilah tiga macam ilhad. Ilhadnya orang-orang musyrik, ilhadnya orang musyabbiha dan ilhadnya kaum nufat. Inilah poin yang ketujuh. Jadi tiga-tiganya ini ilhad, haram, terlarang, sesat dan menyimpang. Bahkan para ulama tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam golongan kaum muslimin. Mereka sudah dianggap kafir. Kalau Mu'tazilah masih dianggap bagian dari kaum muslimin, tidak dikafirkan. Tapi kalau Jahmiyah sudah dikafirkan oleh para ulama secara ittifaq. Poin ke-8, Sifatullahil Ulia. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kalau tadi ilhad adalah pemahaman dan keyakinan yang salah Tentang nama dan sifat Allah Lalu bagaimana pemahaman atau keyakinan yang benar Tentang sifat-sifat Allah Nah ini dalam poin yang ke-8 Wa yaminnah <tuh> yata'alluqihi Minnah yati ta'an lukiha ta'ala Tanqasimu ila nawain Sifat Allah Dari segi Keterkaitan dengan nama-nama Allah Terbagi dua Jadi sifat Allah ini ada dua Ada dua itu dilihat dari segi Keterkaitan dengan nama-nama Allah jadi antara nama dan sifat oleh itu Rat Kaitannya Pertama Sifatun Tadammanathaa Asma'uhu Ta'ala Bil-istikaki Kal-ilmi minal alim Wal-basur minal basir Wassam'i Minassami Fakulu ismin Min halil asma Yajma'u isman wasifatan Pertama Sifat-sifat yang terkandung Dalam nama-nama Allah Ta'ala Bil istiqog Istiqog itu mengambil Pecahan Kata dari nama Allah Seperti sifat ilmu Diambil dari nama Al-Alim Allah itu salah satu namanya Al-Alim Dari Al-Alim ini Diambil sifat ilmu Karena ilmu pecahan kata dari alim seperti sifat basur, melihat Diambil dari nama Al-Bashir Al-Bashir adalah yang maha melihat Oh berarti Salah satu sifat Allah adalah Allah melihat Karena diambil dari salah satu nama Allah Al-Bashir Al-Sami' Mendengar Diambil dari nama Al-Sami'a Jadi semua nama-nama Allah itu Memadukan nama dan sifat Jadi di dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah Sifatnya diambil dari nama Allah itu Ini poin pertama Poin pertama tentang sifat-sifat Allah yang diambil dari nama-nama Allah. Kedua Sifatun akhbar Allahu ta'ala an nafsihi wa akhbara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam asma. Kedua Sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya Dan yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya Tentang diri Allah Tapi Sifat itu tidak diambil dari pecahan kata dari nama Allah Jadi sifat Yang di Informasikan oleh Allah tentang dirinya Atau yang diinformasikanlah oleh Rasul Salam salam dalam hadis sahih Tapi sifat itu tidak diambil Dari pecahan kata Dari nama Allah Seperti umpamai Allah mencintai orang-orang mukmin, Allah membenci orang-orang munafik. Nah, sifat mencintai ini tidak diambil dari kata dari nama Allah Al Muhib. Umpamai Al Muhib itu enggak ada Al Muhib. Enggak ada nama Allah Al Muhib. Allah, Allah membenci orang-orang munafik. Ini salah satu sifat Allah membenci. Orang-orang munafik tapi membenci ini tidak diambil dari nama Allah Al-Karim, tidak ada nama Allah Al-Karim. Termasuk sifat-sifat zatiah. Sifat, -sifat zatiah itu sifat yang menjelaskan tentang zat Allah atau fisik menyangkut fisik Allah. Seperti Allah punya tangan Allah punya wajah Allah punya kaki Itu juga sifat Tapi sifat Zatiyah Kalau Allah mendengar Allah melihat Itu disebut sifat fi'liyah Allah berbicara itu sifat fi'liyah Karena berupa perbuatan ya, Mendengar, melihat Berbuat Berbicara, itu kan perbuatan Disebut sifat filia Kalau menyangkut zatnya Fisiknya seperti tangan Kaki, mata, wajah Itu disebut sifat Zatiyah Karena menyangkut zat Allah Fisik Allah Jadi salah satu sifat Allah, Allah, Allah punya tangan Allah punya kaki Allah punya mata, Allah punya wajah Itu dijelaskan dalam al Al-Quran tapi sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki ini tidak diambil dari nama Allah. Umpamanya Allah itu dzul yadayn, namanya enggak, enggak ada nama dzul yadayn. Ada nama dzul yadayn tapi milik manusia. Di zaman sahabat ada orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dua tangannya panjang melebihi ukuran Tangan manusia biasa Oleh Nabi diberi julukan Zuliyadain Orang yang memiliki dua tangan Padahal semua orang Punya dua tangan Tapi karena ini lebih panjang Diberi julukan itu Nah jadi sifat-sifat Allah mencintai orang mukmin, Allah membenci orang kafir Allah umpah punya wajah Allah punya kaki Allah punya tangan itu tidak diambil dari pecahan kata dari nama Allah tidak. Nah inilah jenis sifat yang kedua Jadi hanya ada dua sifat Dua jenis sifat Ada sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah Ada sifat yang tidak diambil dari nama-nama Allah Inilah poin yang ke delapan Kesembilan Ma'aniu Ba'dil asma'i Was sifat Makna-makna Beberapa nama dan sifat Allah, nah kita akan Berkenalan dengan Beberapa nama dan sifat Allah Dengan Makna yang lebih dalam Tapi tidak seluruh nama Allah Karena kita kan tidak tahu Persis berapa jumlah Seluruh nama Allah Karena banyak ya. Hanya Allah yang tahu Nabi SAW tidak tahu Para malaikat juga tidak tahu Karena itu hanya uh, monopoli Allah Pernah kita jelaskan Yang tahu jumlah dan rincian nama-nama Allah Hanya Allah sendirian Kita akan jelaskan beberapa nama dan sifat Allah Dengan maknanya yang lebih detail. Pertama Ar-Rabb salah satu sifat Allah Rabb. Rabbul Alamin umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb maknanya adalah Al-Malikul ladzi la munazi'alah wal fa'alu liman yurid dzul Rabb artinya Malik Malaik itu raja, penguasa yang tidak ada tandingannya, tidak ada saingan dan maha pelaksana terhadap apa yang diinginkannya. Apa saja yang diinginkan oleh Allah pasti dilaksanakan. Faalul lima yurid dalam surah surah apa? Ya? Al buruj ya. Faalul lima yurid. Kullu masya'akana wa mallam yasya' lam yakun. Ini bukan ayat, bukan hadis, kaidah. Setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena yang Allah kehendaki pasti dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan pasti terjadi. Kullu masya'akan. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa mallam yasya' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan terjadi Berarti semua yang terjadi di alam jagat raya ini Itu sudah kehendak Allah Makanya terjadi Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan terjadi Jadi ada tiga kandungan Rab Pertama Malik Raja yang tidak ada saingan Kedua pelaksana Terhadap semua Yang diinginkannya Ketiga Zud tasurru fitam Wat tadbiril mutlakil Likul disyai Zud tasurru fitam Maknanya adalah Tasurru itu tindakan Tam itu sempurna yang memiliki tindakan yang amat Sangat sempurna Dan tadbir yang mutlak Tadbir itu manajemen Memanaj, mengelola Mengatur Secara mutlak Terhadap segala hal Jadi Di dalam kata-kata Rab terkandung Ya Malik, Raja atau Penguasa ia ya, pelaksana Apa yang dikehendakinya ia ya, memiliki kemampuan bertindak secara sempurna dan mengelola, mengatur, memanage segala hal juga dengan sempurna itu makna Rob. Alhamdulillah alamin segala puji bagilah Robil alamin Robil alamin maknanya yang menguasai alam, yang melaksanakan apa sehingga diakandaki di alam ini yang bertindak dan mengatur alam ini secara mutlak dan sempurna. Itulah makna Rabb. Kedua, Zul Jalal. Salah satu sifat Allah adalah Zul Jalal. Zul arti yang memiliki al-Jalal artinya kemuliaan. Zul Jalal yang memiliki kemuliaan. Maknanya adalah al mutasifu bijamino tuljalal wasifatul kamil al munazzahu aninakois, yaitu yang disifati dengan seluruh sifat-sifat kemuliaan dan sifat-sifat kesempurnaan. Tuljalal itu seluruh sifat Kemuliaan dan kesempurnaan dimiliki dan Al Munazzaahulnaqais disucikan, dibersihkan, disterilkan dari seluruh kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Sempurna. Itu makna Jalal. Ketiga, Akbar. Paling besar. Eh, kabir, bir, bukan Akbar. Kabir. Salah satu nama dari sekaligus sifat Allah Al-Kabir Kabir maknanya Akbaru min kulli syait Lebih besar dari segala sesuatu Termasuk dari makhluknya seberapa besar di sini digambarkan allazi samawati wal ard wa ma bay wa ma fihinna wa ma bainahuma fi kiffatin fi kiffatihi wa fi kaffihi qahor dalatin qahor dalatin fi kaffi ahadi ibadi wallazi lahul azamatul mutlaqa wal kibria Seberapa besar Allah Lebih besar dari segala sesuatu itu Gimana sih Ah dijelaskan Besarnya adalah langit dan bumi Beserta seluruh isinya Dan apa yang ada Di antara keduanya Berada dalam Genggaman telapak tangan Allah Langit Bumi serta isinya dan apa yang ada di antara keduanya Itu berada dalam genggaman telapak tangan Allah Seperti sebutir debu Yang ada di genggaman telapak salah seorang hamba-hambanya Seperti sebutir debu yang ada dalam genggaman tangan salah seorang hamba, salah seorang manusia. Nah, ibu ambil sebutir debu, simpan di telapak tangan kita. Kecil ya. Kadang nggak bisa kelihatan dengan mata telanjang. Seperti itulah langit dan bumi alam jagat raya ini dibanding Allah. Alam jagat raya ini, waduh, dalam pandangan kita, dalam pandangan kita seolah-olah tak berujung, tak bertepi, tak berbatas, saking amat sangat super luasnya. Padahal alam jagat raya yang kita lihat ini tidak seluruhnya terlihat oleh kita. Kita yang langit aja yang kita lihat hanya langit pertama Di atas langit pertama ada kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh Di atas langit ketujuh itu ada air Di atas air ada kursi Di atas kursi ada air lagi Di atas air ada ars Langit kedua, ketiga sampai ketujuh gak kelihatan Air gak kelihatan Kursi Allah gak kelihatan Apalagi ars Allah dan aras Allah itu adalah makhluk tertinggi dan terbesar Aras Allah dibanding kursi Allah uh, Jauh lebih besar Kursi Allah dibanding langit dan bumi Jauh lebih besar Nah seluruh alam jagat raya ini Yang amat sangat super besar menurut kita Seolah-olah tak berbatas, tak bertepi Tak berujung, tak berpangkal Saking besarnya Padahal yang kita lihat ini tidak seluruhnya Hanya sebagian kecil alam yang ada Tapi seluruh alam jagad raya Berada dalam genggaman tangan Allah Seperti sebutir debu Yang ada di tangan manusia Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah terbesar dibanding seluruh makhluk Sebutir debu Dalam panan kita Aduh ya amat sangat super kecil Super ringan dan tak berharga apapun gitu ya untuk menyingkirkannya nggak perlu disentil nggak perlu ditiup cukup dengan satu helaan napas itu terbang sendiri alam jagat raya itu seperti itu dalam pandang Allah kita dibanding alam jagat raya yang sebutir debu itu wah nggak ada apa-apanya kalau gitu dalam pandang Allah alam jagat raya aja super kecil apalagi kita nya. Itu makna Al-Kabir. Keempat Al-Khalik, makna Khalik pencipta. Maknanya Al-Mukadiri riijadi Shayyin. Khalik artinya yang mampu mengadakan sesuatu. Yang dimaksud mencipta adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu makna Khalik. Kelima al-bari Al-bari itu Al-munsyi'u lishayi minal adam ilal wujud Ay al-munafidu lima qaddarahu Al-bari adalah Yang Mengadakan sesuatu dari tiada Menjadi ada Cuma bedanya dengan Al-Khalid Kalau Al-Khalid tadi kan yang mampu Mengadakan sesuatu Yang tanya tidak ada menjadi ada Kalau Al-Bari Yang melaksanakannya Yang mengadakannya Mengadakan dari tidak ada menjadi ada Jadi kalau khalid Dititik beratkan kepada Kemampuan, memiliki kemampuan Mengadakan yang tidak ada Menjadi ada Walaupun tidak semua yang Allah Mampu adakan, diadakan oleh Allah kan, Gitu tidak Kalau umpamanya Allah mau mengadakan makhluk lain Selain malaikat, jin Manusia, binatang, tumbuhan Dan lainnya Umpamalah mau menciptakan makhluk lain yang spesifik gitu, pasti Allah mampu. Tapi tidak dilaksanakan. Nah kemampuan itu tercakup dalam diri Khalif, kemampuan untuk mengadakan sesuatu. Nah, Adapun albari mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maksudnya al-munafidu lima qadarahu Yang melaksanakan apa yang mampu diadakan Kenam al-musawir Maksudnya al-musawir pembentuk Yang membentuk maknanya al-musawir Maksudnya al-musawir bil alamatillati yatamayazu biha ba'duha an ba'd ayy allazi yunaffizu ma yuridu ijadahu ala sifatillati yuriduha fa awalul amri al khalqu thumma bar al bar'u thumma at taswir al musawwir adil adalah yang membentuk makhluk dengan Bentukan Atau dengan cara membentuk yang Menyebabkan Satu makhluk berbeda Dengan makhluk lainnya Manusia dengan binatang beda Manusia binatang Dengan jin beda, dengan malaikat beda Dengan tumbuhan juga beda Dengan cara Membentuk yang menyebabkan satu makhluk berbeda dengan makhluk lain Binatang Walaupun sama-sama binatang tapi Jenis-jenisnya beda Ada monyet, ada gajah, ada harimau, ada ayam, ada kutub Manusia dengan manusia sama-sama manusianya Tapi beda Gak ada yang sama Segala-galanya Itu musawir Maknanya adalah Allah al-musawir itu adalah yang Melaksanakan Apa yang ingin Allah adakan Dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki Mengadakan eh, Melaksanakan Apa yang ingin Allah adakan Dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki Allah menghendaki Ini anak yang lahir ini Hidungnya mancu Bibirnya doer Bibirnya tembang umpamanya. Lahir jadi begitu jadi tiga ini, Al-Khulku, Al-Bar'u, dan Al-Taswir uh, ini beruntun. Pertamanya adalah Al-Khulku, kedua Al-Bar'u, kemudian Al-Taswir. Pertama Al-Khulku, menciptakan. Allah punya kemampuan ingin mengadakan sesuatu yang ternyata tidak ada. Lalu dilaksanakan, Al-Bar'u. Setelah dilaksanakan, Al-Taswir dibentuk secara rinci segala-galanya. Itulah yang keenam. Jadi 4-5-6 berkaitan Ketujuh Al-awwal Salah satu sifat dan nama Allah adalah Al-awwal Yang paling awal Maknanya Al-lawali laisa qablahu syai'un Makna al-awwal adalah tidak ada Sesuatu pun sebelum Allah Jadi sebelum ada Allah, tidak ada sesuatu pun. Maknanya Allah itu tidak ada awal. Yang paling awal. Oh kalau begitu sebelum ada Allah kosong nggak ada apa-apa. Nah, kosong itu juga makhluk. Berarti kalau sebelum ada Allah Kosong Padahal kosong itu makhluk Berarti sebelum ada Allah Ada kosong nah, Itu tidak bisa Tetap Allah itu tidak ada awalnya Termasuk waktu Kalau sebelum ada Allah Berarti ada waktu Waktu itu juga makhluk Berarti sebelum ada Allah Sudah ada waktu lebih dahulu Ini juga Terbantah dengan sifat al-awal Pokoknya Allah itu yang paling awal Tidak ada awalnya Lebih awal daripada waktu itu sendiri Dan al-akhir Al-akhir Nama Allah dan sifat Allah yang lainlah al-akhir Artinya Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Maknanya Allah tidak ada akhirnya Kalau semua makhluk musnah Lalu barulah Allahnya Hilang musnah umpamanya. Setelah Allah musnah Kosong Nah kosong itu juga makhluk dan waktu Berarti Terbantah juga dengan ini Ada yang akhir setelah Allah Kalau begitu itu waktu Tidak boleh jadi Allah tidak ada akhirnya. Al awal dan al akhir maknanya Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya. Kesembilan, al lahir. Dalam al lahir dalam surah al hadid. Wal awal wal akhir wal lahir wal batin. Lahir, lahir lawan dari batin. Yang kesembilan, wahir. Wahir. Dalam bahasa kita jadi Zahir disebutnya ya. Wahir. Pakai Wok. Ta, Wok. Nanti ibu belajar lagi mahrad. <laughs> wahir. Suumanmu sama dengan lawan iyyakum wallan walim lah sering ditransliterasi menjadi zh ya zh kalau dalam bahasa bukan dejet kalau dejet za za za kali ini apa wahir allazi fau Kiyatuhu wa uluhu fokokul nishein. Zahir itu maknanya yang paling atas, yang keatasannya keatasan, ketinggiannya itu di atas segala sesuatu. Kita tahu makhluk yang paling tinggi paling atas itu arash, paling tinggi dan juga paling besar. Allah lebih tinggi di atas arash, istiwa di atas arash. Ya lebih tinggi dari arasy, ya lebih tinggi eh, yang lebih besar juga dari arasy. Allahu akbar. Itu makna zahir. Ke-10 batin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Al-Batin adalah Al-Muhyatu بكل شيء بحيث يكون اقرب إليه من نفسه Batin itu yang mencakup segala sesuatu Baik yang men maksudnya mencakup itu ilmunya pendengarannya, penglihatannya. Itu mencakup segala sesuatu. Itu al-batin. Mencakup ya baik yang mencakup itu ilmunya, ya. Rahmatnya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya. Itu mencakup segala sesuatu berupa اقرب اليه من نفسه. Allah itu lebih dekat dengan apapun daripada Diri makhluk itu sendiri Kita, diri kita Merasa dekat dengan diri kita Allah lebih dekat lagi Dengan kita dibanding Kedekatan kita dengan diri kita Allah Kan kita ya Kita tahu diri kita Dekat banget dengan diri kita ya tapi Allah lebih dekat lagi kepada kita dibanding kedekatan kita dengan diri kita Sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti contoh Walaupun kita tahu tentang diri kita Tapi kita tidak tahu bagian dalam dari Pertama dari fisik kita Ada apa sih di dalam perut kita, di dalam rongga dada kita, di dalam kepala kita Allah tahu Kita gak tahu apakah di dalam diri kita ada penyakit Atau tidak rasanya sih sekarang sehat-sehat aja ya Gak ada keluhan Tapi pas check up Ketahuan gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, segala-galanya Tensinya Sebelumnya kita gak tahu Allah itu tahu Termasuk jiwa kita Jiwa kita, fisik kita Eh fisik, sihis kita Batin kita Allah lebih mengetahui tentang batin kita daripada diri kita sendiri Makanya Allah bersifat batin al batin itu artinya yang mencakup segala sesuatu maknanya Allah lebih dekat kepada makhluk dibanding kedekatan makhluk itu terhadap dirinya sendiri. Wanahnu akrobu ilaihimin habrilwari. Kami ini lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Kita kan dengan urat leher dekat ya, bukan dekat lagi nempel gitu. Tapi Allah lebih dekat lagi daripada itu. Inilah al batin -ba Ada tanbih peringatan sebagai penjelasan tambahan dalam empat poin ini yaitu al awal al akhir al zahir dan al batin -ba Kata muallif atau penyusun kitab ini Madaru hadhihi asma al-arba'a al-awwal al-akhir wal-dhahir wal-batin al-ihati wa hiya al-awwal wal-akhir wa al-dhahir wal-batin kadha dhakara hu ibnul qayyim rahimahullah keempat nama ini yaitu al-awwal, al-akhir, al-zuhir, dan al batin -ba mengandung dua cakupan. Pertama, mencakup waktu. Seluruh waktu tercakup, yaitu al-awwal dan al-akhir. Allah yang paling awal, Allah yang paling akhir. Ustaz buat Empat nama ini, al-awwal, al-akhir, al-duhir, dan al-batin Mengandung dua cakupan Pertama, mencakup waktu, yaitu al-awwal dan al-akhir Kedua, mencakup tempat, dimensi tempat Yaitu al-duhir dan al-batin jadi kita tahu Allahhir itu Allah itu yang paling paling paling atas, Al-Baqiin yang paling mendalami seluruh kedalaman makhluk hati manusia oleh Allah terketahui terawasi terlihat gitu. Ini dijelaskan Alimam Ibnul Jauh Ziyah Rahimahullah Kesebelas Al-Ahad Nama dan sifat Allah yang kesebelas Yang akan kita jelaskan adalah Al-Ahad Yang esak maksud Al-Ahad itu Yang tunggal, yang esak, yang satu Maknanya Alladhi la biddalahu wala nidda lahu wala lahu, fi ilahiyatihi wa rububiyatihi ma'ahu fi dzarratin min mulukat min malakutihi wala syabiha lahu wala fi syai'in min asma'ihi wa sifatih al-ahad artinya yang tidak ada saingan tidak ada tandingan dan tidak ada sekutu. Saingan tidak punya tandingan, tidak punya sekutu juga tidak ada dalam keuluhyahan dan kerububihan. Uluhiyah sudah kita jelaskan, uluhiyah itu hak untuk disembah. Dalam hal hak untuk disembah tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada sekutu Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Itu dalam hal keilahiyahan atau keuluhiyahan itu maksudnya begitu Juga dalam hal kerububiahan Kita juga sudah jelasan kerububiahan Tadi Robb maknanya, rububia itu dari Robb dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal memberi rizki, dalam hal mengatur alam. Itu tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada sekutu. Walau mutasarifamahu juga tidak ada mutasarif. Mutasarif itu yang melaksanakan melaksanakan dari pengaturan itu, pengaturan alam jagat raya. Tidak ada pelaksana yang menyamai Allah dalam satu butir debu pun dari kekuasaan Allah ini. Walashabihalahu tidak ada yang menyerupainya Walanadhirolahu tidak ada yang menandinginya Fisya'in min asmai wa sifati Dalam sesuatu pun dari nama-nama dan sifatnya Dalam namanya tidak ada yang menyaimi, menyamai juga dalam sifatnya Inilah Al-Ahad Tunggal satu-satunya ulang Allah itu Esa maknanya tidak ada saingan Tidak ada tandingan Tidak ada sekutu dalam ilahiyah dan rububiyah Tidak ada pelaksana yang menyertainya Dalam satu butir debu pun di dalam kekuasaannya Dan tidak ada yang menyerupainya Tidak ada yang menyamainya Dalam nama-nama dan sifatnya Itulah Al-Ahad Kedua belas As-Somad <Sessizia> Qulhu Wallahu Ahad Allahus Somad Somad As-Somad Dalam surah Al-Ikhlas As-Somad Allahus Somad Lihada al-ismi iddatu ma'ani kulluha min sifatatihi ta'ala Nama ini ada beberapa makna, ada beberapa arti. Semua artinya ini termasuk sifat Allah. Yang dijelaskan ada empat arti As-Samad di sini. Pertama alladzi la jawfalah Yaitu yang tidak punya rongga Kata Ibn Taymiyah Ini adalah ucapan kebanyakan Ulama salaf Dan para ahli lughah Para ahli bahasa As-Somad adalah yang tidak punya rongga Kalau kita makhluk Manusia kan punya rongga Di perut ada rongga, di dada ada rongga Di tengkorak juga ada rongga Gitu Allah tidak Ini makna somad yang pertama Kedua, makna kedua dari as-somad adalah As-sayidu Alladhi yasmidu ilaihi fil hawa ij Kedua sayid Sayid itu tuan, majikan Yang Seluruh kebutuhan Tertuju kepadanya Maksud tertuju tergantung Kepadanya Diminta kepadanya Seluruh kebutuhan hanya bisa dipenuhi olehnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini as-salam Jadi makna kedua adalah Majikan Tempat bertumpuknya seluruh kebutuhan, tempat bergantungnya seluruh kebutuhan. Ketiga, Allāhi intahat saudduhu wa kamulāfi an wa isharof wa sauddu. Ketiga Makna asamad adalah Yang Menjadi Puncak kemuliaan Seluruh jenis kemuliaan Itu sempurna pada dirinya Itu makna as Satu poin pun Tidak ada kekurangan atau aib Dan yang keempat, yang terakhir Maksudnya terakhir reman as-soma Bukan terakhir gajinya Gajinya masih panjang Al-baqi ba'da khalqih As-Somad maknanya adalah yang abadi Setelah kehancuran makhluknya Makhluk-makhluk hancur Allah tidak Terus abadi Itu makna as-Somad Itu ke dua belas Ke empat belas Eh, ke tiga belasnya gak adanya ha, Salah cetak mungkin Ke tiga belas lah anggap Al-Barru Al-Barru Ba'ro Alif Lam, Ba'ro Al-Baru Mana Al-Baru kata Ibn Abbas Al-Latif Al-Latif itu yang lemah lembut Dalam lisan al arab disebut Al-Atufur Rahim Al-Latiful Karim Al-Baru maknanya Al-Atufur Rahim al-atif itu yang kata kata bahasa kita simpatian gitu, mudah bersimpati. Rahim pengasih, penyayang. Al-latiful karim ya lembut, ia ya juga dermawan. Berkata Abduhaq Abduhaq salah seorang ulama ahli tafsir Yang sering dikutip oleh para ahli tafsir Yang ada Imam Ibn Kathir Al-barru itu maknanya As-sadiqu fi mawa'an Yang selalu benar Dalam janjinya Itu maknanya Al-barru Allah itu tidak pernah ingkar janji Selalu benar kalau berjanji Berkata Ibnul al Asyir, al-baru wal baru bimaknan. Wa inna majja fil Qur'an al-baru dunal bar. Kata Ibnul al Asyir, al-baru dengan al-baru satu, enggak pakai alif lam, satu pakai alif lam Eh ya, pakai alif lam pakai alif. Satu al-baru, bako langsung. Satu lagi al-baru pakai alif banyak. Ini maknanya sama, itu itu juga. Tapi dalam Al-Quran cuma ada al-baru, tapi tidak ada al-baru. Walaupun maknanya sama. Itu ke tiga belas, empat belas al-Muhaimin. Jadi Al-Muhaimin ni salah satu nama dan sifat Allah, nggak boleh dijadikan nama orang. Itu tidak pakai alif lam bu Muhaimin, tidak Al-Muhaimin. Tapi boleh ibu-ibu nanti protes, ganti namanya gitu. Itu nama Allah. Apa makna al-Muhaimin? Kata Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Asudi dan Maqtil. Maksudnya Maqtil bil Hayyan. Makna al-Muhaimin adalah asy-syahidu ala ibadihi bi'amalihim. Makna al-Muhaimin adalah yang menyaksikan amal-amal hamba-hambanya. Semua amalan hamba itu dilihat oleh Allah disaksikan. Asal kata muhaimin dari hain, haimana, Yuhaymanu fa huwa muhaimin. Haimana fil madhi. Bentuk past tense. Kata kerja. Telah Yuhaiminu disebutnya fiil barek atau apa present tense atau future sedang atau akan. Muhayminun muhaymin itu isim fain. Sifail itu subjek ya pelakunya. Nah makna hai manah yhai minun? Fahu muhai minun? atas Shayd. Disebut muhaimin kalau dia selalu mengawasi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tidak ada satu detik pun yang luput dari pengawasan. Kita, jangankan kita ya yang makhluk Seperti ini Ada Daun kering Di tengah hutan Yang amat sangat sepi Kemudian copot Dari dahannya kemudian jatuh Tertiup angin Itu Allah tahu Diawasi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diawasi semuanya Sedetik pun Tidak pernah lepas Pengawasan Allah terhadap makhluk Dan satu jenis makhluk pun terkecil sekalipun yang Tidak bisa terlihat oleh mata telanjang Seperti umpamanya Bakteri Virus Amuba Kayak begitu kan tidak bisa dilihat oleh Mata telanjang Tapi oleh Allah selalu terawasi jadi makna muhaimin begitu Makanya Salah satu nama dan sifat Allah Adalah al-muhaimin Jadi makna muhaimin Adalah yang maha menyaksikan Dan mengawasi segala hal Makanya Allah itu tidak pernah tidur Kalau Allah tidur Wah hancur alam jagat raya ini Itu makna Al Muhaymin. Ke 16. Ke-15 Al Ali. Yang Maha Tinggi. Al Ali. Kalau make alif lam Al Ali itu nama Allah. Al Ali pakai ain. Yang Maha Tinggi. Tapi kalau Alif Lamnya dibuang, Ali boleh jadi nama orang. Ada sahabat yang namanya Ali kan? Ada, Ada ya sahabat yang juga mantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Ali dinikahkan kepada Fatimah. Fakullo ma'anil Ali, <-tua> fakullo ma'anil Ulu seluruh makna tinggi itu tetap bagi Allah dan ketinggian yang dimaksudlah tinggi dalam tiga hal seluruh makna tinggi itu tetap menjadi milik Allah dan ketinggian Mencakup tinggi dalam tiga hal Pertama Ulul Qahri Tinggi dalam hal Kekuasaan Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Tidak ada yang bisa menyaingi Menandingi Allah Kekuasaannya amat sangat super tinggi ketinggian dengan makna seperti ini tidak ada yang mengingkari satupun. Seluruh manusia bahkan orang kafir pun mengakui apalagi orang muslim. Kedua, ulul sya'n, tinggi kedudukan. Kedudukannya tinggi. Sya'n itu tinggi eh, kedudukannya. Fahuwa al-muta'ali'an jami'in naqais wal'uyuh al-munafiyah li'ilahiyati warububiyati wa asmaih wa sifatih Tinggi kerudukan itu dari Allah, tinggi dari seluruh kekurangan dan aib Artinya, tidak ada kekurangan, tidak ada aib Aib dan kekurangan yang bisa menggugurkan keilahiyahan Allah Kerubuhan Allah dan nama serta sifatnya Pokoknya tidak ada aib lah Tinggi kedudukannya Agung Ketinggian dengan makna seperti ini pun Diakui oleh semua manusia Terakhir ketiga Maksudnya terakhir Dari makna tinggi <tik> Uluh zat Tinggi dalam hal zat Zat Allah tinggi Keberadaan Allah Amat sangat di atas Wahuah <tik> fauqiyatihi ta'ala mustawiyan ala, ala arsi yaitu Allah itu mahat tinggi keberadaannya istiwa di atas ars istiwa itu tegak tegak di atas ars kita tahu ars itu makhluk yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada ars ars itu tertinggi nah Allah ada di atas ars itu Tegak di atas aras Tapi tidak nempel Ba'inun min khalqi Allah itu terpisah dari makhluk Nah, poin yang ketiga ini Yang banyak diingkari oleh orang Kata mualif tahu Mualif kenal ya Pengarang kitab ini Yang sedang kita rasakan Itu bukan nama orang Mu'alif itu pengarang penyusun. Kata penyusun kita bina wahad dan naul akhir min al ulu hu fihi man zalla. Amal awalani, fa lam yuhalif fihi maahadun mimayyad dal Islam wajantasibu idai. Jenis ketinggian yang terakhir ini, yaitu tinggi dalam hal halzat. Banyak orang yang sesat dalam masalah ini, yang keliru, yang salah, yang menyimpang. Adapun dua makna tinggi yang awal, yaitu tinggi kekuasaan dan tinggi kedudukan, tak ada seorang pun yang mengaku diri dan menisbatkan diri kepada Islam yang mengingkarinya, yang mengingkari dua poin di atas tadi. Ya ada seorang pun yang mengingkari Allah tinggi dalam hal Kekuasaan dan kedudukan Tapi ketika dikatakan di, di Allah juga tinggi dalam hal zat Nah ini banyak orang yang Mengingkari dengan menyatakan Allah ada di mana-mana Ada yang menyatakan Allah itu tidak butuh tempat Ada yang menyatakan Allah itu ada di hati setiap manusia Macam-macam ah, lah Padahal Allah ada di atas arus Apa dalil yang menguatkan bahwa Allah juga tinggi dalam hal zat Allah itu ada di atas hmm. Kita akan bahas Al-adillatu ala fauqiyatihi subhanahu wa ta'ala minal kitabhi wa sunnah Dalil-dalil tentang keberadaan Allah ada di atas Dari kitab dan sunnah Allu zat sabita dalam sunnah wal jamaah baidillah khasiratil ketinggian zat Allah tetap menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan banyak dalil binha pertama dalil-dalil nah, yang menyatakan bahwa Allah itu ada di atas. Allah itu tinggi dalam hal Zab Pertama Al-asma'ul husna Ad-dalatu ala ulu Bikulli ma'anihi Itu Dua titiknya dibuang Ma'anihi Itu hi bukan tak Ka ismihil ali wa ismihil a'la Wa ghailihima Pertama Ada beberapa asma'ul husna Yang menunjukkan ketinggian Allah dengan seluruh maknanya Seperti ada asma'ul husna al-ali Innallaha aliyun khabirupamanya Juga Namanya al-a'la Sabbihis marabbikal a'la al a'la yang maha tinggi Jadi ada asmaul husna dengan makna seperti itu ini dalil pertama Kedua At-tasrihu bi istiwa'ihi ta'ala ala arsyhi fi ayatin kathirah wa ahadits muta'addidah Kedua, penjelasan tentang istiwa'nya Allah taala di atas arasy di banyak ayat dan banyak hadis. Penjelasan tentang istiwa', istiwa' itu tegak, tentang tegaknya Allah di atas arasy di banyak ayat dan banyak hadis. Setidaknya ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah istiwa di atas ars. Ar-Rahmanu alal arshistawa Allah istiwa di atas ars. Sedangkan ars itu makhluk Allah tertinggi. Nah di atas ars Allah istiwa terdapat. Juga banyak hadis. Ketiga. At-tasrihu bifaukiyatihi ta'ala Kama fi qawli ta'ala Ya khafuna rabbahu min faukihim Wa kama fi sahih al-bukhari an-anas Radhiallahu anhu Kanat Zainab Radhiallahu anha Taftakhiru ala azwajin nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wa taqul Zawwajakunna wa zawwaja yallahum min fawqi samawati Ketiga, penjelasan tentang Allah itu ada di atas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 50 tentang orang-orang yang beriman, kata Allah ya khafuna min rabbih ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka Orang-orang beriman itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. An-Nahl 50. An-Nahl 50. Dikatakan mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Dalam ayat ini dikatakan Allah ada di atas mereka. Juga dalam sahih Bukhari dari Anas Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Zainab Rasulullah Anha sering membanggakan diri di hadapan para istri nabi yang lainnya. Kata Zainab, ketika membanggakan diri ini spesialnya Zainab. Zainab itu bu dinikahkannya bukan oleh walinya tapi oleh Allah langsung Sedangkan isi-isi yang lainnya Dinikahkan oleh bapak-bapaknya Ini istimewanya Zainab Kata Zainab Radhiallahu anhu Ketika membanggakan diri Di hadapan madu-madunya Zawajakunna ahalikunna Kalian dinikahkan oleh Wali-wali kalian Wazau wajjani Allahumma infaqi sam assemawat sedangkan aku dinikahkan oleh Allah di atas tujuh lapisan langit. Aku dinikahkan oleh Allah yang sedang berada di atas tujuh lapisan langit. Ini Zainab menyatakan bahwa. Allah itu berada di atas. Keempat yang menjadi dalil bahwa Allah itu ada di atas surah Ats-Tsarihu bi annahu fis-sama' penjelasan bahwa Allah itu ada di langit. Contoh surah Al-Mulk ayat ke-16, a'amintum man fis-sama' ayakhsif bikumul ardh fa illaha Al-Muluk ayat 16 Amin tumang fissama Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Fissama yang dimaksud Fissama, man fissama Artinya di atas langit bukan di dalam langit Memang umpamanya Muhammadun yajlisu fi baitihi umpamanya Muhammad sedang duduk di dalam rumahnya fi di sana di dalam bukan di atas rumah di genteng tapi di dalam Akhadtu mablaq min fi jaybi umpamanya atau wada'tu al-mablagh fi saya menyimpan uang di dalam saku fi jaybi di sini di dalam lalu apakah aamin tumanghis sama apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit fis sama apakah fis sama di sana di dalam langit bukan tapi di atas Sebagai contoh umpamanya dalam surah atau bahayat yang kedua Allah berfirman Fasihul fil ardi Berjalanlah kamu fil ardi Fil ardi Apakah fil ardi sini di dalam perut bumi? Emangnya kita cacing? fasihu fil ardi berjalanlah di muka bumi maksud di atas muka bumi, di atas tanahnya bukan di dalam tanah kita bukan ular Fir'aun ketika marah kepada Nabi Musa dan pengikutnya karena tidak mau mengakui ketuhanan dirinya mengancam kata Fir'aun wala usallibannakum fi jadu'innakal aku pasti akan menyalib kalian fi jadu'innakal itu adalah batang pohon kurma, apakah di dalam batang tidak, di luarnya di atas batang pohon kurma jadi fi di sana di atas. Amin tumbang fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Maksudnya di atas langit. Itu beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah ada di atas langit. Juga ditunjang oleh hadis. Ketika seorang sahabat mau membebaskan salah seorang hamba sahayanya. Tapi bingung hamba sayanya banyak mana yang harus dibebaskan minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi kemudian dites. Ditanyalah seorang hamba sahaya wanita. Lalu ditanya, "Aira Allah di mana Allah?" Wanita itu menjawab, "Di Allah ada di langit." Kata Nabi, "Man ana? Siapa aku?" Wanita itu menjawab, "Antar Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada majikan hamba sahaya tersebut namanya Muawiyah bin al hukam Aktikha fa innaha mu'minah, keluar bebaskan wanita ini karena dia mu'minah. Wanita itu dianggap mu'minah hanya karena meyakini Allah ada di atas langit. Jawabannya dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah nggak akan dibebaskan tuh. Ini menunjukkan benar. Inilah dalil keempat. Kelima. Al-Tasrihu bi-ikhthas si baidil bi-anna indahu. Kelima. Yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas adalah Penjelasan Tentang beberapa perkara khusus Bahwa perkara-perkara khusus itu ada di sisi Allah Perkara khusus yang dimaksud pertama malaikat. Dalam surah Al-A'raf 206 dikatakan inaladina inna rubbika laystabirunaan ibadati sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah mereka tidak sombong dalam beribadah kepada Allah padahal malaikat ada di langit malaikat itu ada di sisi Allah berarti di Allah ada di atas juga sabda Nabi SAW Dalam sahih Bukhari dan Muslim Menyatakan Inna Allah Ta'ala Inna Allah Lama qadal khalqa Kataba indahu fauqa arshihi Inna rahmati Sabakat gudabi Sesungguhnya Allah Ketika Menetapkan makhluk Allah Mencatatkan Di sisinya Ketika berada di atas arsnya Mencatatkan Sebuah catatan yang menyatakan Bahwa rahmatku Mendahului Kemurkaanku Ini menunjukkan Allah itu ada di atas Kenam Yang menjadi dalil Wow, rasanya tadi lambat Tapi ibu-ibu lebih lambat Kelima tadi Sabda Nabi SAW Ketika Allah Menciptakan makhluk Allah menetapkan Menuliskan satu ketetapan Di atas ars Ketetapan yang dicatatkan itu adalah Sungunya rahmatku mendahului Kemurkaanku Kenapa yang menjadi dalil Bahwa Allah ada di atas adalah Diangkatnya Beberapa makhluk Kepada Allah Kalau yang namanya diangkat Pasti dari bawah Ke atas Pertama diangkatnya Nabi Isa alaihi salam dalam surah An-Nisa 158 Bal rafa'ahu Allah ilaihi An-Nisa 158 mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu bal rafa'ahu Allah ilaihi mereka tidak membunuhnya juga tidak menyalibnya. Nah, di sini maksudnya Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa tidak membunuhnya, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu orang yang diserupakan. Barafa Allah bahkan Nabi isa diangkat oleh Allah ke arah dirinya. Kalau diangkat pasti ke atas. Sampai sekarang Nabi Isa belum wafat Belum meninggal Diangkat oleh Allah Kemana? Nah itu yang jangan ditanya Tidak tahu Pokoknya pasti ke atas Nanti suatu saat Akan turun kembali untuk apa? Membunuh Dajjal Kedua diangkatnya ke seluruh amal kepada Allah Surah Fatir ayat 10 menyatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus Salihu yarfau Fatir 10 Fatir itu surah ke-35. Ilaihi kepada Allah lah yas'ad naik Al-Kalimut Tayyib Ucapan-ucapan yang baik Maksudnya doa Wal-amalu solihu dan amal soleh Ya refauh Diangkat ke arahnya ke, ke arah Allah Kalau diangkat berarti ke atas Doa tuh Pertama Nabi Isa Kedua doa dan amal soleh Ketiga Naiknya ruh menuju kepada Allah sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang panjang yang sahih di dalam hadis itu ada penjelasan annal malaikata tasadu bi mu'mini hatta sama as-sabi'ah fa taala a'iduh Para malaikat naik membawa ruh seorang mukmin sampai ke langit ketujuh sampai kepada Allah. Kata Allah, kembalikan lagi dia. Hadis ini disahkan oleh Syekh si Al Albani rahimahullah dalam Ahkamul janaiz Ruh orang mukmin dibawa ke Allah ke atas naik. Ini menunjukkan Allah ada di atas. keempat naiknya para malaikat dan ruh yang dimaksud ruh di sini malaikat jibril dalam surah al ma'arij ayat keempat Allah menyatakan ta'rujul malaikatu waruhu ilai naiklah para malaikat dan juga ruh ruh itu maksudnya malaikat jibril ilaihi kepada Allah naik Al-Ma'arij ayat 4 Al-Ma'arij itu surah ke-70 Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim Dikatakan Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wal nahar Wa istami'una fi solatil asr wa solatil fajr Thumma ya'rujul ya ladhina batu fikum Fayas'aluhum wa huwa alamu bihim Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat malam dan siang bolak-balik ke langit dan ke bumi. Jadi malaikat itu dibagi dua, ada yang bertugas malam hari, ada yang bertugas siang hari. Malam hari mulai dari asar sampai subuh. Yang siang hari bertugas dari subuh sampai. Asar, walau kembali Pas asar Malaikat yang jaga siang Naik kembali kepada Allah Untuk laporan Pas subuh Mereka balik lagi ke Bawah, yang Bertugas malam naik Ke atas Dan mereka Dua kelompok malaikat ini Kumpul sama-sama Pada sholat asar Dan sholat subuh Makanya dalam Al-Quran dikatakan Dalam surah Al-Isra Inna Quran Al-Fajri Kana Masyhuda Semuanya sholat subuh itu disaksikan Oleh para malaikat Kemudian naiklah Para malaikat Yang tadi Berjaga malam Pada waktu subuh Malaikat yang berjaga malam Naik ke langit datang kepada Allah lalu Allah bertanya kepada mereka kafatarok tum ibadi bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku Allah bertanya begitu padahal Allah habis tahu kata malaikat ataynahum wahumisalun wataroknahum wahumisalun ya Allah kami datangi mereka waktu asar kemarin Ketika mereka sedang sholat Dan kami tinggalkan mereka tadi subuh juga ketika mereka sedang sholat Jadi pas malaikat datang sedang sholat pas ditinggalkan Sedang sholat ini kalau sholatnya tepat di awal waktu Bayangkan kalau ibu-ibu pas sholat subuh masih nyenyak tidur Malaikat laporan Ya Allah aku tinggalkan Ibu Anu Ketika tidur Dan aku datangi si Ibu Anu Waktu asar kemarin ketika ngerumpi Wah dilaporkan seperti itu Ini menunjukkan bahwa Para malaikat naik ke atas itu Menuju Allah Menunjukkan Allahnya ada di atas Itu yang keempat ya Pertama Nabi Isa Kedua Amal Soleh Ketiga Ruh keempat Malaikat Kelima Mi'rajnya Nabi Muhammad S.A.W. ke Sidratul Muntaha Sebagaimana ditetapkan Dalam banyak hadis sahih dan masyur InsyaAllah Kisah dan hadis-hadis juga ayat tentang Isra Mi'raj Akan dibahas dalam bab tersendiri Di akhir bab Tapi masih jauh Entah berapa tahun lagi kita sampai ke sana Di akhir insya Allah Asal Ibu Istiqamah tetap sampai insya Allah Dan ada umur ya bu. Pokoknya Mi'raj itu naik ke atas Menunjukkan Allah ada di atas Ketujuh atas Srihu bin Zulihitabarokahwa Taala. Oh ya keenam. Eh, enggak ibu. Ketujuh. Jadi lima poin itu adalah lima poin tentang beberapa perkara naik ke Allah itu lima poin dalam poin keenam. Poin keenam kan diangkatnya beberapa makhluk ke Allah, naiknya beberapa makhluk ke Allah yang naik itu ada 5 poin poin pertama Nabi Isa, kedua Amal Soleh, ketiga Ruh keempat Malaikat, kelima Nabi ketika Mi'raj sudah itu 6 poin Nah, poin ke-6 mencakup 5 poin, sekarang poin ke-7 tentang dalil-dalil keberadaan Allah di atas Ketujuh penjelasan bahwa Allah kadang-kadang turun Kalau turun berarti dari atas Kalau tadi yang naik makhluk Kalau yang tadi naik makhluk bukan Allah Sekarang turun Yang turun Allah Kalau turun berarti dari atas ke bawah Berarti sebelum turun Allah ada di atas Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'i dunya Hina yabqa thulutu laylil akhir Fayaqul man yad'uni fa'astajibullah Man yas'aluni fa'u'ti Man yastaghfiruni fa'aghfirullah Kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman. Oh, Allah turun ke langit, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga akhir malam Jadi dini hari kira-kira jam dua gitu Allah Allah berfirman Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan Siapa yang minta kepadaku akan aku beri Siapa yang minta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Jadi, tantangan Allah itu pada waktu sepertiga akhir malam. Dan Allah ketika itu turun ke langit dunia. Berarti kalau turun dari atas. Dan ini menunjukkan Allah ada di atas. Itu yang ketujuh. Kedelapan. 8 hmm. tanazzulul malaikati wa nuzulul amri min kitabi kama fi ayat ke yang menjadi dalil bahawa Allah ada di atas adalah Turunnya para malaikat Kalau tadi naik Kalau sekarang turunnya para malaikat Dan turunnya perintah dan sisi Allah Juga turunnya kitab Sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Para malaikat dan malaikat ibnul turun waktu lailatul qadar. Dari sisi Allah. Perintah Allah juga turun. Kalau turun pasti dari atas ke bawah. Kitab Allah diturunkan. Turunkan semuanya juga dari atas. Dan itu menunjukkan sumber kitab iaitu Allah. Tempat keberadaan para malaikat yaitu di sisi Allah. Adalah di atas, makanya mereka turun ke bawah. Ini menjadi dalil bahwa Allah ada di atas secara zat. Kesembilan, Roful Aidiilaihi Taala Fidu'a, yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas adalah diangkatnya kedua tangan kepada Allah. Ketika berdoa, ketika kita berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan. Ini dijelaskan dalam lebih dari 100 hadis yang berbeda-beda, tapi isinya sama. Sehingga para ulama ahli hadis menyatakan hadis mengangkat tangan ketika berdoa ini termasuk hadis yang mutawatir. Jadi diangkatnya tangan ke atas ketika berdoa. Juga menengadahnya pandangan ke atas. Pandangan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu wasallam bersabda Yajma'u Allahul awwalina wal akhirin li miqati yawm ma'lum arba'ina sadan sama' yantadiruna faslal qadha Allah mengumpulkan makhluk dari awal sampai akhir pada waktu dan hari yang sudah ditentukan selama 40 tahun. Masa pengumpulan itu 40 tahun. Selama 40 tahun itu disebut sa khisatan absarhum ila sama, mata-mata mereka terbelalak ke langit. Yan tadiru nafasul qada, mereka menunggu ditetapkannya putusan. Menatap ke langit itu Tentu saja maksudnya kepada Allah Yang menunjukkan Allah ada nilai Kata Imam Al-Zahabi hadis ini Sanadnya Hasan Shalbani juga mendukung kehasanan Hadis ini Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Dalam riwayat Bukhari Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah pada hari nahar, hari nahar itu Idul Adha, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah. Khutbah beliau, lalu di tengah khutbahnya beliau menyatakan sambil mengangkat kepalanya ke atas, Menengadahkan pandangannya ke atas. Kata Nabi Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu Ya Allah apakah aku sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan? Beliau berkata begitu sambil mengadah ke langit Menunjukkan Allah Yang ucapannya ditujukan kepadanya itu Ada di atas Ada apa Ibu ribut? Oh, sudah sering. 12. Oh, sudah. belum, 10 menit lagi. ya boleh. Kalau begitu sudah baru sampai poin 9 ya. 9 tentang dalil-dalil keberadaan Allah ada di atas langit. Kita cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita tentang kitab ini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan Untuk tanya-jawab Pertanyaan pertama Bolehkah wanita melakukan solat dengan rambut diikat? Asal ditutup boleh bu, ditutup, diikat terus ditutup oleh kerudung, oleh mukenna sehingga tidak kelihatan. Boleh diikat. Yang maksud diikat kayak apa? Oh, dikucir. Saya soleh al-Fauzan dalam al-Mu'minat al-Ahkam tafsir subil Mu'minat menyatakan bahawa wanita terlarang mengikat rambutnya dengan satu ikatan, karena mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu adalah taschabuh dengan al-baghoya, taschabuh dengan Wanita-wanita pelacur Yang pada zaman itu Ciri khasnya seperti itu Baik di dalam sholat ataupun di luar Sholat Kalau seperti itu Terlarang Terlarangnya bukan Karena tersyabuhnya dengan Para pezina Para ahli Maksiat Itu terlarang Walaupun di luar sholat Iya walaupun pakai tudung Walaupun pakai kerudu ah, Boleh diuntun dua bu dipilin dua dipilin dua gak apa-apa Ekor kuda gak boleh Tapi bukan berarti gak bolehnya tersabuh dengan kuda Tapi tersabuh dengan wanita-wanita bezinah tadi kepala di di jari di Di kepang ke sih? di untun. Yang <gulau> di untun. Ya di untun 2 Ibu, di untun 2. Enggak, bukan hadis, tapi itu perkataan Ibnu Taimiyah dan para ulama karena tasyabbuhnya dengan para wanita pezina. Ciri khas itu. Bagaimana teknis sholat jenazah dikubur? Sama, baik dikubur maupun di luar kubur, sama jenazah mah empat kali takbir tanpa rukuh, tanpa sujud, tanpa duduk, berdiri aja. Bolehkah mewarnai rambut dengan pewarna selain sinet? Sinet itu pacar, misal pewarna produk tertentu. Jangan pasang iklan di sini bu. Uh, intinya dengan apapun boleh asal tidak dengan warna hitam. Azan yang dikumandangkan langsung bukan rekaman atau kaset melalui TV atau radio. Apakah boleh dijawab? Jawab. Kalau langsung bukan rekaman, tapi rata-rata TV atau radio pasti rekaman. Taksih rekaman Makanya saya juga usul ke Radio Roja Agar bisa dijawab Setiap adam jangan rekaman Tapi langsung aja dari masjid di relay Mesjid al Barakah kan di depannya tuh Saya bilang gitu kata mereka Iya tapi kita belum dapat muadin yang bagus Katanya gitu Enggak, enggak disenang Enggak harus dijawab Karena itu enggak langsung bukan orang Tapi alat Apa yang dimaksud dengan mimpi seorang mukmin itu adalah sepersekian bagian kemenabian. Maksudnya kadang-kadang benar karena salah satu di antara cara turunnya wahyu lewat mimpi. Lagi pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengetahui hal-hal yang gaib lewat mimpi, seperti adanya azab kubur itu lewat mimpi. Oleh karena itu mimpi yang benar itu salah satu bagian dari kenabian Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam Sampai kapan? Sebelum subuh? Iya sampai fajar Sampai fajar Boleh tidak kiamul lain mulai pukul setengah empat Boleh sebelum fajar boleh Asal setengah empat kalau di kita kan belum subuh ya boleh. Apakah wanita yang sholat jamaah di rumah menjaharkan bacaan sholat jahar? Iya, menjaharkan walaupun sendiri boleh jaharkan. umpamanya ibu-ibu sholat maghrib atau isya atau subuh di rumah sendirian jaharkan boleh juga disirkan Apakah jika ingin berjamaah dengan orang yang sedang salat munfarid kita harus menepuk pundak enggak perlu langsung saja ikut Di Indonesia nama Abdul Latif Abdul Hakim dipanggil dengan Latif dan Hakim. Bagaimana hukumnya ini tidak boleh? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Akhari, ini enggak boleh. Kepada Syekh Al-Albani juga tidak boleh. Bolehkah memberi nama anak perempuan dengan nama Latifah dan Afifah? Ada berapa kaidah di antaranya tidak boleh yang berupa tazkiyah? Seperti Hanifah Termasuk Kalau Latifah Itu tidak termasuk Tazkiyah Dibolehkan Al-Ghazali menyebut beberapa contoh Hanifah Bolehkah memberikan nama anak dengan isim takdir Seperti Ahsan Boleh Karena Ahsan tidak menjadi nama Allah Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk Akan tapi terkadang para ulama salah Mencontohkan dengan sifat atau perbuatan makhluk Seperti ketika bertawasul dengan asmal husna Diibaratkan jika manusia meminta sesuatu Harus dipuji dahulu Seperti melihat Allah di surga Ibarat kita melihat bulan apakah hal ini ada kaidahnya tersendiri itu hadis, bukan perkataan para ulama. Kata Nabi Sosalam, kalian akan melihat Allah di surga seperti kalian melihat bulan. Yang diserupakan di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan cara melihat manusia, keadaan atau kejelasan manusia ketika melihat Allah di langit edis di surga seperti jelasnya kita melihat bulan di sini tanpa menyilaukan mata tanpa harus berdesak-desakan. Jadi yang disamakan bukan Allah dengan bulannya, tapi yang disamakan adalah cara melihatnya. Cara manusia melihat dan kejelasan melihatnya manusia kepada Allah. Seperti sejelas manusia melihat kepada bulan Jadi itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk Sama juga tawasul Seseorang kepada uh, Berdoanya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diserupakan contoh kepada manusia Harus dengan memuji Itu bukan menyerupakan Allah dengan manusianya tetapi yang diserupakanlah cara memintanya. Bagaimana cara terbaik ketika anak kita bertanya, "Umi, sekarang Allah lagi ngapain?" Jawab, "Allah sibuk mengatur segala hal." Sebab Al-Qur'an menyatakan, "Kullayawmin huwa fi sya'nin." Setiap saat Allah ini sibuk. Sibuk apa? Mengatur semua, mengatur kehidupan manusia, alam jagat raya, planet-planet agar tidak bertubrukan, semuanya diatur. Allah sibuk mengatur segalanya. Dalam bahasa Arab, bagaimana membedakan sifat besar dan sombong? Setahu saya, keduanya menggunakan huruf ka, ba. Ro. Dari konteks kalimat dari kontekslah kita mengetahui maknanya. Apakah boleh ahwat yang belum menikah menggunakan hasil kerjanya dengan semaunya tanpa izin walinya? Orang tuanya sudah meninggal. Ya boleh. Kalau mau izin ke orang tua Apa harus ke kuburan setiap mau ke mall nah, Saya anjurkan Awad yang belum menikah Sudah kerja, segeralah menikah Bagaimana menghadapi orang yang sakit Sedang koma Apakah tetap ditalkinkan Talkinkan. Mungkin ada Respon Tertentu Dari orang itu pada saat tertentu atau mungkin dia hanya mendengar tapi tidak bisa merespon. Tidak bisa merespon dengan ucapan atau tapi mungkin mendengar. Nah, mungkin kita bisikan kalau mendengar tapi enggak bisa merespon katakan aja la ilaha illallah di dalam hati gitu. Itu lebih baik Apakah ada buku yang baik dan benar? Mengenai cara mengajak orang tua Kerabat dekat masuk Islam Apa saja tahap-tahapnya jika jika tidak ada buku yang sesuai salah Kalau secara spesifik saya tidak tahu apakah ada atau tidak Cuma secara global ada dalam buku-buku tentang metode dakwah seperti kitab Al, al Hikmah fi Da'wati Ila Allah Ta'ala yang sudah terjemahkan dakwah Islam dakwah salaf dakwah apa bijak dalam dakwah Sessai bin Wahab al qahtani menyusun itu nah di sana ada bagaimana cara mendakwahi orang kafir jadi intinya tetap berikan penjelasan tentang Islam yang sempurna kepada mereka dengan cara yang benar pada momen yang tepat dengan penjelasan yang memuaskan Sehingga mereka lebih tertarik masuk Islam Jika wanita sedang haid dan terbangun malam Apakah amalan apa yang termasuk disaksikan oleh malaikat pagi atau malam Ibu bisa berdoa Ibu bisa menghafal ayat Ibu bisa memuroja hafalan-hafalan Ibu bisa membangunkan suami Membangunkan anak-anak Bisa membaca buku Bisa berpikir Banyak yang bisa dilakukan walaupun sedang hai Boleh gak wanita memakai kacamata hitam ketika bepergian? Ini tergantung niatnya Kalau niatnya menarik perhatian agar banyak yang naksir Gak boleh bu Termasuk laki-laki Mau pakai kacamata, kacamata hitam, hijau, belang Tergantung niatnya Kalau memakai kacamata ini hukum asalnya mubah Boleh saja Tergantung nanti maksud, tujuan, niat Kalau tujuan agar tidak silau Atau kalau pakai motor agar tidak kena debu, asap, tidak kena angin Tentu saja boleh Dan bagus, tidak terlarang Jadi hukum asal memakai kacamata itu mubah Selanjutnya tergantung dari maksud niat tujuan. Jika sholat kaki kita menggunakan kaos kaki tapi terlihat pada waktu sholat, sahkah sholat? Yang terlihat kaos kakinya atau kakinya, ya nggak apa-apa, boleh. Ibnu Umur Salamah pernah Sholat tanpa memakai kaos kaki dan terlihat kedua tumitnya. Itu gak masalah. Dibolehkan. Ya, sudah habis pertanyaan, kertas pertanyaan di tangan saya. Dan ini adalah akhir dari pengajian kita pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa dua pekan yang akan datang ya. Atau tiga pekan? Dua. Dua pekan. Tidak. Rabu depan, oh ya berarti tanggal 4 ya Iya, kita jumpa lagi Dua pekannya akan datang Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ila ad Astagfiruka wa atuhu ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh